Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi hadana li wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah Ashhadu an la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ala al ibrahim Mabarik ala muhammad wa ala ala muhammad Kama barak ta'ala al ibrahim Til alamin inna kehamirin majid Amma abang Alhamdulillah Alhamdulillah Kita pada kesempatan Malam ini Kembali dapat melanjutkan Kajian kita Dari kitab matan Abu Syuja' yang pada minggu lalu kita telah membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu dalam mazhab syafii dan yang membatalkan wudu dalam mazhab Syafi'i adalah ee Segala yang keluar dari Hubul dan dubur ya, Baik yang biasa maupun yang tidak biasa Yang biasa ya berarti najis ya, Buang air besar, buang air kecil, buang angin Yang tidak biasa ya uh, Adanya darah, cacing Atau apapun yang keluar dari hubul dan dubur Pokoknya semua yang keluar Batal wudhu Kemudian Tidur dalam posisi Pantatnya tidak menempel kuat di lantai karena dikhawatirkan akan keluar angin. Jadi kalau tidurnya miring, tengkurap, telentang, apa, pokoknya pantatnya tidak menempel di lantai, maka dalam Mazhab Syafi'i adalah batal wuduknya. Kemudian menyentuh wanita dengan kulit ketemu kulit, maka itu juga membatalkan wuduk termasuk istrinya. Justru istri itulah yang uh, ini mas, apa, masuk kategori mazhinnatul hadas juga dalam mazhab syafi'i karena dikhawatirkan akan bersyahwat kemudian menyentuh kemaluan kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain ya, nyebokin anak misalnya nah itu juga membatalkan wudu' dalam mazhab uh, syafi'i kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan Hal-hal yang mewajibkan mandi. Nah, kalau pembatal-pembatal wudhu. Itu dikenalnya dengan nama hadas kecil. Atau hadas. Hadas asral. Ya. Hadas kecil. Kenapa dikatakan kecil? Karena cukup dengan berwudhu. Nah, lalu kemudian. Yang berikutnya yang mewajibkan mandi. Dinamakan hadas besar. Kenapa dikatakan besar? Karena tidak cukup dengan wudu semata, tetapi harus mandi. Itu yang disebut dengan mandi wajib. Uh, apa saja yang menyebabkan orang mandi wajib? Atau dengan kata lain, apa saja hadas-hadas besar tersebut? Maka di sini Alimam Abi Shujah mengatakan. Wal ladzi yujibu al ghusla sittatu ashya' Thalathatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa' wa hiyal al fitana ini wa mani wal maut wa thalathatun tahtassu bihan nisa' wa hiyal nifasu wal wiladah Yang mewajibkan mandi ada enam perkara Tiga diantaranya berlaku untuk laki-laki maupun perempuan, dan tiga lainnya khusus untuk perempuan. Yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan adalah bertemunya e, bersenggama atau berhubungan suami istri. Istilahnya. Kemudian yang kedua adalah keluarnya mani. Loh kok beda? Ya beda, karena berhubungan suami istri bisa jadi gak keluar mani, tetap wajib mandi. Adapun keluar mani dengan sendirinya Dengan cara apapun eh, Tanpa berhubungan Suami istri juga Menyebabkan Hadas besar dan wajib mandi Dan yang ketiga adalah Mati Itu berlaku untuk laki-laki dan Perempuan Kemudian yang khusus untuk perempuan adalah Haid, nifas Dan Melahirkan nah, Itu juga akan mewajibkan mandi baik jadi itulah hadas-hadas besar dalam mazhab syafi'i bisa kita simpulkan dengan 6 perkara tersebut yaitu e, berhubungan suami istri bertemunya dua kemaluan bertemunya dua kemaluan e, atau bahasa itu koitus gitu. Jadi ketemunya kemaluan laki-laki e, dan perempuan maka itu menyebabkan wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Kemudian keluar mani dengan sebab apapun dalam mazhab syafi'i, baik lantaran syahwat maupun tidak, kalau dalam mazhab syafi'i tetap wajib mandi. Kemudian yang ketiga adalah mati. Mati ini wajib dimandikan sebenarnya ya. Orang mati ya tidak lagi wajib mandi. Sebab kalau orang mati tiba-tiba mandi maka masyarakat pun akan lari kemudian berhentinya darah haid dan nifas bagi wanita maka dia segera wajib mandi atau dia habis melahirkan tidak nifas misalnya ada orang begitu mungkin saja ada habis melahirkan tidak nifas tapi tetap wajib mandi selama dia melahirkan nah kita bahas satu persatu Iltiqa al-khitanain, bertemunya dua khitanan. Dibahasakan al karena ini mengambil juga dari bahasa bahasa hadis uh, yang uh, diriwayatkan dari Ansyar radhiyallahu anha <tuh> uh, dimana, uh, yang uh, ada dalam sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim di mana uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani" faqad wajaba alghusl itu hadis Aisyah apabila bertemu dua khitanan maksudnya khitanan laki-laki dan perempuan maka wajiblah mandi hadis ini menunjukkan bahawa perempuan itu juga dikhitan nah ini salah satu dalil hadis ini sekali-kali apa satu sisi menunjukkan bahawa persetubuhan mewajibkan mandi sisi lain juga menunjukkan bahawa wanita dalam Islam dikhitan meski beberapa hadis yang spesial tentang khitan wanita ini ada yang menganggap doif terlepas dari itu tapi hadis ini sahih. jadi kebiasaan orang bahawa wanita itu dikhitan dan itu diteruskan dalam Islam dengan uh, ketentuan dan cara-cara yang berlaku tentunya itu menunjukkan bahawa sunnahnya wanita dikhitan kemudian uh, dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iza jelas serajulu, uh, Iza jelas, Iza jelas serajulu, uh, Aku makan sallallahu alaihi wasallam, uh, apa itu, Iza jelas sabayna syukabi hal arba, semua jihadah fakar wajahal kuslu, uh, Aku makan sallallahu alaihi wasallam. Apabila uh, seorang laki-laki Berada di atas empat cabang wanita tangan sama kaki, ya, itu itu kinanya bahasa bahasa kiasan terjadinya persetubuhan maksudnya maka wajiblah mandi. Dalam satu riwayat dalam Imam Muslim melalui riwayat Motar al-Warraq pada hadis ini diriwayatkan dari uh, Mu'at bin Hisham dari ayahnya dari Qatadah dan Motar meriwayatkan dari uh, Hasan al-Basri. Dari yang melihatkan dasar belum sahih kalau tidak salah dari Abu Hurairah, oleh Allahan, mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila laki-laki duduk di antara empat cabang wanita, lalu mengerjakannya mengerjakan eh, ikhna atau kiasan dari persetubuhan, maka wajiblah mandi. Dalam riwayat Matur ada tambahan wain labianzil, meskipun tidak keluar mani. Nah, riwayat ini yang menjadi eh, sumber hilafiah diantara para ulama apakah wajib mandi lantaran bersetubuh meski tidak keluar mani ada beberapa hmm. riwayat yang e, menyatakan tidak wajib mandi seperti riwayat Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah an ya, dimana ada yang bertanya tentang, tentang dia berhubungan soal istri tapi nggak keluar mani kata Rasulullah inna malma uminalma artinya mandi itu hanya wajib apabila keluar air yaitu mani jadi kalau nggak tidak wajib tetapi menurut keempat mazhab Syafi'i Hanafi, Syafi'i Maliki Dan Hambali Hadis itu mansuh Dihapus hukumnya Berdasarkan riwayat e, Ubay bin Kaab Dan juga ada beberapa riwayat lain Yang menyatakan bahawa Itu di awal Islam Di awal Islam kalau bersetubuh Tidak keluar mani tidak wajib mandi Tapi kemudian dimansuh Atau dihapus hukumnya e, Dengan hukum baru bahawa Persetubuhan meskipun tidak keluar mani, tetap wajib mandi. Itulah yang dipegang oleh empat mazhab dan sebagian ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in. Meski ada yang berbeda, seperti Al-Bukhari misalnya, Al Ibnu Hazm kalau tidak salah juga, Daud Al-Lawahiri juga berpendapat tidak wajib mandi. Tetapi insya Allah yang paling kuat adalah, tetap wajib mandi apabila terjadi persetubuhan yang dimana bertemunya dua kemaluan. Jadi kalau dia cuma bercumbu tapi tidak sampai uh, koitus tidak masuk kemaluan uh, pria kepada wanita, maka tidak wajib mandi. Kalau tidak keluar mani, paling keluar mazi. Nah keluar mazi hanya menyebabkan wajib apa? Gudu. Uh, Sebagaimana Hadis Ali bin Abi Talib yang kemarin telah kita bahas. Di mana kalau keluar mani maka wajiblah wudu. Dan juga hadis eh, Sahal bin Hunayf Di mana kalau keluar mani wajib wudu. Dan apabila kena kepakaian cukup dipercikkan air. ke Misalnya kena. kira cerna dalamnya ada bekas mazi. Mazi ya, bukan mani. Laki-laki bila bersyahwat, di akhir syahwat pasti keluar mazi. Nah, sebenarnya laki-laki perempuan sama. Nah, bagaimana dengan pakaian celana dalam kena mazi ini sana? Gimana tuh? Harus dibukakah? Enggak. Kata Rasulullah dalam hadis Sahihain, "Inna ma yakfikaka bi'atakhudha qaffan min ma'in fa-tamdahu fi hayts uh, tarana huwa Cukup bagimu mengambil segenggam air lalu percikkan ke bekas apa di celana atau pakaian yang kena mazi itu di mana kau lihat air itu sudah mengenai mazi tersebut. Maka dalam hal ini mazi tergolong hadis yang ringan. Karena cukup dipercikan saja. Lalu boleh dibawa sholat. Beda kalau bekas kencing. Kalau bekas kencing harus dibasuh. Dibasuh itu artinya airnya dituangkan, dikucek-kucek baru boleh. Dan setelah kering baru boleh dipakai sholat. Kalau mazi enggak, enggak perlu dibasuh. Cukup dipercikan air saja. Karena itu apa ya keringanan. Di mana para pria, baik tua maupun muda, tetap sering keluar mazi apabila dia bersyahwat. Apabila dengan sebab lantaran syahwat apapun. Nah, apabila cuma bercumbu-cumbu saja, tetapi tidak sampai memasukkan mungkin agak ini, tapi ini harus kita tahu, kita harus belajar ini. Tidak sampai memasukkan kemaluan pria pada kemaluan wanita, maka tidak wajib mandi. Orang-orang misalnya, kalau tidak keluar mani ya, tapi kalau keluar mani, maka keluar mani itulah yang mewajibkan. Mandi, penyebab kedua. Jadi, keluarnya mani lantaran sebab apapun dalam mazhab Syafi'i wajib mandi. Apakah itu menghayal, apakah itu onani, apakah dia bercumbu, apakah mimpi, pokoknya kalau sudah keluar mani, bahkan sakit pun dalam mazhab Syafi'i wajib mandi. Nah, ini ada perbedaan mazhab Syafi'i dengan mazhab mayoritas ulama. Kalau ketiga mazhab yang lain, Hanafi, Maliki dan Hambali mani itu wajib mandi kalau dia lantaran syahwat, orgasme istilahnya, lantaran orgasme. Sebab e, dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, saw bersabda, e, izal pada hatil ma maka wajiblah uslu. Apabila airnya memancar keluar, air mani itu, maka wajiblah mandi. Mafhum atau pemahaman terbaliknya, kalau nggak memancar keluar, tidak wajib mandi. Artinya kalau tidak memancar keluar, itu dia bukan syahwat, karena sakit. Ada satu riwayat memang dalam uh, dari Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas lagi salat ada orang bertanya saya keluar mani gimana kata Pak murid-muridnya uh, wajib mandi kemudian Ibnu Abbas suruh panggil lagi orang itu apakah keluarnya karena syahwat kata dia bukan oh berarti karena kedinginan atau karena sakit kata beliau maka tidak wajib mandi cukup wudu ada riwayatnya tapi dhaif lemah riwayatnya uh, maka ya apa, jumhur atau mayoritas ulama tadi berdalil dengan hadis Ali tadi Apabila airnya memancar Pemahamannya kalau tidak memancar Memancar itu artinya lagi orgasme Kalau tidak berarti tidak wajib mandi Sementara dalam mazhab syafi'i tidak dibedakan Apakah keluar maninya karena syahwat Ataukah karena orgasme Atau karena sakit atau karena kedinginan Tetap diwajibkan mandi Ini mungkin pendapat yang lebih berhati-hati ya Lebih berhati-hati jadi kalau misalnya keluar mandi karena sakit, misalnya tetaplah wajib mandi. Nah kalau sakit nggak bisa mandi gimana? Ya tayammum. Ya, tayamum sebagai pengganti, berlakulah hukum tayamum sebagai pengganti mandi wajib. Itu Jadi bisa kalau misalnya orang lagi sakit, tapi tidak tahan, lalu dia berhubungan suami istri misalnya. Sakit-sakit masih bisa berhubungan? Ya mungkin saja bisa. Ya, gitu. ya terus tapi nggak sanggup mandi gimana? Ya sudah tayamum. Gitu. Jadi sakit e, tidak menghalangi orang untuk memuaskan nafsu syahwatnya yang penting halal. Nah. Jadi dua sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah mati. Ya mati itu tadi sebagaimana kita pahami bersama sudah menjadi e, ijma wajib dimandikan bukan dia wajib mandi, wajib dimandikan kecuali syahid. Orang yang mati syahid dalam Mazhab syafi'i, orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan Tidak disolati Jadi harus dikuburkan Beserta darah-darahnya Kemudian Tiga hal berikutnya Adalah Yang khusus untuk wanita Yaitu bersih dari Haid dan nifas Itu sih sudah ijma' ulama Dan juga Ketika Melahirkan, maka wajiblah mandi setelah itu. Nah, itu khusus untuk wanita. Demikianlah penyebab-penyebab mandi, penyebab-penyebab mandi wajib atau e, hadas besar menurut mazhab asyafi'unnya. As kita masuk pada pembahasan berikutnya yaitu apa rukun mandi? Bagaimana cara mandi wajib itu sendiri? Dalam mazhab Syafi'i dan umumnya umumnya sih tidak tidak ada perbedaan signifikan di semua mazhab tentang cara mandi wajib. Yang namanya mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Begitu. Meratakan air ke seluruh tubuh. Dan tidak boleh ada yang tidak kena uh, air. Tidak boleh ada yang tidak basah. Itulah e, yang dinamakan mandi Caranya bagaimana? Kalau cara umum, secara umum e, Fardu atau rukun-rukunnya Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Suja'al disini Wafara idul usli salah satu asya Rukun mandi ada tiga perkara Yang pertama an-niyah Niat Nah ini ini yang harus diperhatikan nih Niat ini Jangan sampai lupa niat, mandi wajib Malamnya bersumbuhan sama istri Sampai kecapean, tidur Lalu subuhnya dia mandi karena pengen berangkat ke kantor misalnya mandi. Tapi dia dia lupa bahwa bahwa malamnya dia e, junub, junub habis bersetubuhat bukan junub. Lalu mandi begitu saja tanpa mengingat bahwa dia ini mandi mandi biasa saja karena memang rutinitas dia habis subuh mandi langsung berangkat kerja misalnya. Maka itu tidak sah bukan mandi wajib. Akibatnya dia tetap berhadas dia tetap enggak sah salatnya nanti. Maka jangan remehkan masalah niat ini. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak berniat untuk mandi wajib. Makanya niat itu menjadi rukun. Nah, maksud niat itu adalah dia menyengajakan mandi ini spesial untuk mandi wajib. Karena untuk mengangkat hadas besar. di mana dia malam tadi sudah berhadas besar. berjunub. Nah itu harus diperhatikan. Ya. Eh, Mungkin karena rutinitas akhirnya lupa akan junub itu tadi. Jadi itu yang harus diperhatikan Niat Niat untuk mandi wajib itu merupakan rukun Tanpa niat maka mandinya tidak jadi mandi wajib Tapi jadi mandi biasa Karena salah satu fungsi niat Sebagaimana kata para ulama Yang pertama adalah Membedakan antara ibadah yang satu Dengan yang lainnya Orang sholat sunnah Atau sholat sunnah qobli atau ba'diyah Dengan sholat subuh misalnya Bedanya adalah niat Sama-sama dua rakaat itu orang entah lagi sholat tahiyatul masjid ataukah langsung dia sholat fardu, misalnya yang membedakan juga niat, tergantung niatnya di awal. Jadi membedakan orang puasa, apakah dia puasa hari Kamis atau hari Senin, niatnya yang menentukan apakah dia puasa sunnah hari Kamis ataukah dia koto. Banyak ibu-ibu yang belum koto ini harus kita ingatkan ya, kalau ada istri yang belum koto, ini udah masuk bulan syaban, segera diingatkan ya jangan sampai kelewat. Ya, kalau kelewat nanti denda satu apa? E, selain berdosa kalau dia sengaja, maka dia juga denda membayar fidyah untuk tiap hari yang kelewat itu. Satu hari kelewat belum diganti misalnya, maka tetap harus qada setelah Ramadan plus bayar fidyah berdasarkan mazhab e, atau fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu dan beberapa sahabat Nabi yang lain, kalau ada Abu Hurairah juga kalau tidak salah Allahu uh, Jadi niat ini yang membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah lainnya nah kemudian fungsi kedua dari niat adalah membedakan ibadah dengan kebiasaan contohnya itu mandi itu tadi mandi itu mandi kan hal yang lumrah kita lakukan namanya adah atau kebiasaan kita, ya, kebiasaan kita, kita mandi tetapi ada mandi yang bernilai ibadah mandi apa? mandi wajib mandi jumat nanti ada beberapa mandi-mandi sunnah yang lain itu nilainya ibadah bedanya apa? ya beda, beda dari sisi pahala dan jelas kalau dalam mandi wajib Ini kewajiban Sampai kita tidak mandi Sholat tidak sah Nah Kalau sampai sholat tidak sah i, i, Akibatnya fatal Harus diulang nanti itu Kalau misalnya Oh kemarin Iya saya belum mandi wajib Gimana Mandi wajib dulu Lalu sholat yang dilakukan Tanpa mandi wajib itu diulang Begitu Kalau sampai sholatnya tidak Tidak sah Nah jadi Ini perkara niat ini harus benar-benar diperhatikan, tidak boleh main-main Kapan si niat itu? Niat itu kita lakukan ketika melakukan siraman pertama pada Atau pada saat kita mau apa Sebelum disunahkan untuk membasuh tangan dulu Nanti ada sunah-sunah mandi wajib Pada saat membasuh tangan itu kita sudah berniat Niat apa? Niatnya ini adalah mandi wajib Untuk mengangkat hadas besar Itu niatnya dalam hati saja. Tidak ada ucapan e, spesial. Yang penting kita sudah berniat pada saat menyiram siraman pertama ke anggota tubuh kita atau membasuh tangan kita. Ini adalah bagian dari mandi wajib. Gitu. Demikian. Kemudian yang kedua adalah wa izalatul najasati ingkana 'ala badani. Menghilangkan adanya najis bila ada di badan. Ini berlaku untuk yang najis misalnya habis haid Mungkin masih ada mercak darah haid misalnya. Atau kalau orang e, junub, baik dia keluar mani atau bersetubuh mungkin adalah e, ada mazhi. Keluar mazhi atau wadi misalnya. Nah itu harus ada yang da, apa, najis yang menempel di tubuhnya. Kalau mani sendiri tidak najis dalam mazhab syafi'i. Kalau mani itu tidak najis dalam mazhab syafi'i. Hanya mazhab Maliki kalau tidak salah yang, yang mengatakan mani itu najis. Jumhur atau mayoritas ulama dari Hanafi, Syafi'i dan Hambali itu menyatakan bahwa mani tidak najis. Dia sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dikatakan inna ma huwa bi manzilatil awil busaq. Dia itu kayak ingus dan dahak saja. Ingus dan dahak bukan najis. Ya tapi kalau ada ya kita bersihkan dong. Nah, begitu pula mani. Jadi bukan bukan mani yang dimaksud Dalam syarat ini Yaitu menghilangkan najis itu Kalau ada najis umumnya sih Kalau habis janabat adalah Mazhi, karena dia najis Atau kalau wanita haid Yang najis adalah darahnya Maka Dia harus membersihkan dulu uh, apa uh, Darahnya itu Atau najis yang ada di tubuhnya itu Baru kemudian adalah yang ketiga Meratakan isalul ma'i ila Usulis syari wal basyar Menyampaikan air ke pangkal-pangkal rambut dan ke seluruh kulit badan. Nah itu harus, jadi harus kena air semua. Nah harus dihindari pemakaian barang-barang yang kira-kira bisa menyerap eh, apa, menghalangi air. Atau waterproof, kayak cat kuku, cat rambut yang kira-kira tidak bisa menyerap air, itu tidak diperbolehkan karena tidak apa, nanti airnya tidak sampai ke... Kulit kepala misalnya Maka tidak sah mandi wajibnya Dalam mazhab syafi'i Makanya khusus untuk wanita Dalam mazhab syafi'i dikatakan oleh alimah bandawawi Dalam alimah jemuh misalnya Dan juga di al-hisni dalam kifayatullah akhiyar ini Harus wanita boleh mandi pakai sanggul ya, Dengan syarat Tidak terlalu lebat rambutnya Sehingga Kalaupun disiram kepalanya Dengan sanggulnya itu Bisa tetap apa, masuk air artinya kena air pada seluruh rambutnya dan ke pangkal kepalanya kulit-kulit kepalanya juga kena air dengan sanggul itu kalau rambutnya terlalu tebal sehingga sanggulnya terlalu tebal dan dikira, diperkirakan akan menghalangi masuknya air maka wajib dibuka itu dalam Mazhab Syafi'i demikian mereka memahami hadis Aisyah uh, radhiallahu anha dan beberapa hadis lain yang uh, me me menyatakan bahwa perempuan boleh menyanggul laki-laki pun boleh kalau rambutnya panjang uh, untuk mandi pakai sanggul dan tidak perlu dibuka eh, apa? sanggulnya atau kuncirannya, tapi dengan syarat itu tadi tidak terlalu tebal sehingga bis air bisa masuk pada eh, rambutnya. Dalil Mazhab Syafingi di sini adalah hadis Abu Hurairah eh, eh, apa? yang dilaporkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda "Man taraka ma man taraka syai'an, man taraka ma'di asyratin min janabatin lam yaghsilhu, yaf'alu bihi kaza wa kaza minan nar" atau finna Siapa yang meninggalkan uh, satu rambut, misalnya yang dalam mandi wajib dia tidak kena air, tidak dia basuh, maka dia akan dapat sekian-sekian dari neraka. Itu ancaman dosa besar kalau danib neraka. Nah, hadis ini yang diperselisihkan sahih tidaknya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Thalhisul Habir yang saya baca mengatakan isinatnya sahih. Tapi kemudian Syekh Shu'aib Al-Arna'ut dalam catatan kakinya pada Musnad Ahmad maupun Sunan Abi Daud mengatakan ini sanadnya bohong. Karena diriwayatkan melalui jalur Atha' Ibnu Sa'id yang meriwayatkannya ee uh, Ata' Ibnu Sa'id ib, yang meriwayatkan dari Ata' Ibnu Sa'id ib ini ada Hamad bin Salama Dan ha, jadi Ata' Ibnu Sa'id ib ini punya hal khusus di mana dia kalau meriwayatkan di di di usia-usia mudanya maka hadisnya Soheh Tetapi kalau dia meriwayatkan di usia-usia tuanya maka hadisnya dhaif. Maka dicatatlah oleh para ulama siapa saja murid-muridnya di masa muda. Dan siapa saja murid-muridnya di masa tua Disebut dengan akhir-akhir umur Di akhir-akhir umur dia sudah banyak lupa Sehingga hadisnya dihukumnya da'if Nah Hamad bin Salamah ini dikatakan oleh para ulama Mendengar dari Atta bin Sa'ib Baik di masa muda maupun di masa tua Jadi tidak bisa dibesahkan Bisa dibedakan dari mana dia mendengar Tetapi kata Al-Hafiz bin Al-Hajjar Hamad hanya mendengar di masa muda Muda itu maksudnya di masa ketika dia hadisnya masih soheh telah disebutkan oleh ar menemukan satu yang tidak disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahawa Syu'bah pernah meriwayatkan e, hadis ini e, dia mengatakan dia meriwayatkan dari Atha' bin Yasar pada masa hadisnya masih sahih kecuali dua hadis salah satunya adalah hadis ini nah itu yang mengindikasikan bahawa hadis ini disampaikan oleh Atha' Ibnu Sa'id pada masa tuanya di mana hadisnya sudah dhaif wallahu a'lam tetapi yang jelas mazhab Asy-Syafi'i menganggap hadis ini sahih Sebagaimana pernyataan Al-Hafiq ibn Hajar al-Maskalani dan dia berbalap syafi'i dalam kitab e, Talfisul Habib. Karena sohehnya hadis itu, maka dianggap menjadi landasan bahawa air itu harus sampai semua ke rambut. Ada satu hadis lagi yang lain yaitu e, hadis yang juga direwetkan oleh Abu Daud. Tahta kulli sya'ratin janabatun. Faballu fabullu syu'ura wa'anku al-bashar pada di di bawah setiap rambut itu ada janabat maka dari itu hendaklah e, basahilah setiap rambut dan bersihkan badan. E, kulit bersihkan kulit badan. Itu juga hadis e, riwayat Abu Daud tapi dia ba'if. Kalau ini sudah sepakat para ulama dia ba'if karena dalam sanadnya itu ada orang bernama e, Al Harits Ibnu Waji kalau tidak salah. Iya, betul. Al Haris ibnu Wajih. Ini dinyatakan oleh At Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, semua dengan sanat yang sama. Ada Ali bin Nasr al Jahadani. Kala ada Al Haris ibnu Wajih, An Malik ibnu Dinar, An An ibnu Sirin, An Abi Hurayah, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kala tahta kulli syaratin dan seterusnya. Nah dalam sanatnya itu semua melalui jalur. Orang yang bernama tadi Haris bin Wajih dan dia Ba'if. Abu Daud sendiri setelah meriwayatkan hadis itu mengatakan Haris bin Wajih ini mungkar hadisnya. Berarti dia Do'if. Abu Daud sendiri yang udah meriwayatkan langsung disebut juga bahwa salah satu perawinya itu yang bernama Haris bin Wajih tadi Do'if. Berarti yang ini Do'if. Nah yang satunya tadi itu yang melalui Alta' bin Sa'id itu yang uh, dikatakan uh, Sohe oleh sebab sebagian ulama termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar An-Nasafani dan itu yang menjadi e, dalil dalam e, mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Tetapi memang secara umum secara umum bahawa peraturan yang namanya mandi harus kena semua. Harus e, basah semua. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha e, di mana dia mengadu kepada Rasulullah ya Rasulullah aku ini rambutku lebat. Lalu gimana? Apakah harus Uh, kalau mandi apa maksudnya di sanggul itu harus dibuka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ma yakfika an tahti si ala ra'sika thalath sayyid tsumma tufidhi alaihi al-ma' atatuhuri." Enggak cukup di sanggul saja Lalu disiram uh, apa maka artinya engkau telah bersih dalam hal ini. Uh, jelas Ummu Salamah, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Ummu Salamah istrinya untuk tidak membuka sanggul tapi ini yang kemudian dikompromi, dicoba, dicoba dikompromikan oleh para ulama mazhab syafi'i seperti alimah mandi nawawi dalam kitab al-majimu itu kalau kira-kira rambutnya apa, sanggulnya itu tidak menghalangi air masuk ke badan tapi ya kalau kita mau lebih hati-hati maka hendaknya para wanita membuka sanggul toh wanita zaman sekarang itu gak ada yang rambutnya lebat-lebat amat gak kayak zaman dulu Kadang-kadang dalam rambut panjang mau dipotong. Kenapa? Malas keramas. Oh, jadi malasnya itu. Jadi eh, hendaknya ya, yang lebih baik adalah para wanita membuka eh, rambut atau mengurai rambut tidak disanggul apabila mandi wajib. Baik mandi haid maupun mandi janabah biasa. Beda ya haid dengan janabah. Ada satu eh, pendapat, kalau tidak salah pendapat Tawus, Mujahid, dan Hasan al-Basri kalau tidak salah yang mengatakan kalau janabat boleh nyanggul, kalau haid tidak boleh nyanggul. Nah, tapi tidak ada dalil untuk uh, apa? Uh, untuk itu membedakan antara haid dan janabah. Jadi yang benar semuanya sama. Baik mandi haid maupun mandi janabah. Ya, dalam kalau dalam mazhab Syafi'i boleh nyanggul tetapi dengan syarat airnya dipastikan masuk ke, ke, uh, ke, ke seluruh kepala. Jadi disiram aja banyak-banyak. Kalau di kita mandi sih gampang. Siram banyak-banyak. Kalau orang Arab mungkin mandinya memang agak irit-irit gitu loh. Jadi asal basah. gitu, Sebagaimana Rasulullah sendiri mandinya juga cukup satu satu sah. Empat kali ini. Empat kali ini. berapa Empat kali inilah begitu. Bisa mandi. Dalam hadis kan begitu. Betapa sedikitnya airnya itu. Mungkin diciprat-ciprat aja dikit-dikit. gitu, Yang penting basah semua badan. Kalau kita sih gak cukup mungkin. Ya, kalau bisa melakukan itu sih silahkan. Tapi kalau gak bisa ya gak usah dipaksakan. Maka di kita Alhamdulillah. Orang biasa mandi. Apalagi orang mandi di uh, Pancuran, shower, atau pakai gayung lebih banyak lagi tuh gayung tuh. <laughs> Mandi pakai gayung itu lebih boros daripada pakai shower. Atau kalau orang di kampung langsung nyelam, nah itu lebih lebih akhdol lagi itu. Kena semua badannya dan gak akan ada yang tersisa. Nah, itu Jadi insya Allah kita tidak akan mengalami kesulitan dalam meratakan seluruh air ke tubuh. Nah mungkin gara-gara hadis ini juga mungkin ada orang yang berke, berpendapat itu makanya rambut harus ini tuh, wanita haid. Haid semua rambutnya maka kalaupun ada yang gugur gak boleh dipotong terus rambutnya terus katanya kalau ada yang gugur dikumpulin biar nanti dicuci enggak itu gak betul itu takhayul semua jadi tidak ada e, apa, keterangan bahwa wanita haid gak boleh potong rambut gak boleh potong kuku e, e, ada yang mengatakan nanti di hari kiamat dia datang nah, mau datang mau ngapain <laughs> ada juga yang mengatakan itu tadi karena dia janabat jadi harus dicuci semua enggak itu gak betul Ya, kalau memang yang sudah di, yang yang wajib dibasuh apa? Yang melekat di badan saja. Yang sudah dipotong ya sudah ikhlaskan saja. Kita tidak lagi harus tidak tidak benar bahwa wanita haid tidak boleh potong kuku atau e, potong rambut dan kalau ada yang gugur harus dikumpulin, itu enggak betul ya. Sangat menyulitkan sekali dan itu semua takhayul wallahu a'lam bissawab. So. jam berapa? masih berapa menit? masih? 8 menit lagi baik kita eh, apa lanjutkan saja sedikit tentang sunnah sunnah mandi. wasuna nuhu ham satu asyah sunnah sunnah mandi itu ada 5 perkara. yang pertama At-tasmiyah membaca basmalah itu sunnah daripada setiap pekerjaan kita. Wakasulul yada ini kau bela idehali himal membasuh dulu kedua tangan sebelum mencelupkannya ke air. Kenapa? Karena biasanya mereka di zaman Rasulullah, kalau mandi itu dari bak besar itu dicelupkan tangannya, diciprat-ciprat begitu ke badannya, tidak pakai gayung. Sebagaimana hadis Abdullah bin Zaid kemarin yang kita terangkan, kalau wuduhnya Rasulullah masih ingat hadis Abdullah bin Zaid, ada kalayada fil ina. Uh, beliau memasukkan kedua tangan ke dalam bejana, tawur, uh, gayung, jenis gayung. Abgitu nah, pula mandi pun begitu, diciduk pakai tangan, lalu diciprat-cipratkan ke badan. Begitulah biasanya cara mereka mandi. Nah, sebelum memasukkan tangan itu ke badan, eh, ke maaf ke bejana, maka hendaknya dibasuh dulu di luar. Pakai gelas kecil atau gayung kecil Dibasuh dulu di luar Tiga kali Sebagaimana Hadi? Sebagaimana? Uduh Baru setelah itu Itu sebelumnya baca bismillah dulu Baru setelah itu sudah dibasuh tangannya Baru boleh mencelupkannya ke uh, Dalam bak baskom atau ember Itu kalau yang mandinya dari bak Ya kalau kita sekarang ya Alhamdulillah Kita pun tetap melakukan itu uh, Ambil dulu air uh, Cuci tangan dulu Atau kalau ada keran cuci tangan dulu Baru setelah itu pakai gayung diceduk untuk disiramkan ke badan, begitu harusnya itu tetap sunnah. Yang kemudian berwudhu sebelum mandi, berwudhu sebelum mandi. Jadi sebelum mandi habis itu kan habis kita baca bismillah terus mencuci tangan itu kita berwudhu sebagaimana wudhu ada dua cara, cara Nabi Salamah eh apaan? Eh, Aisyah, yang riwayat Aisyah, wudhu sempurna, sebagaimana wudhu eh, dalam sholat, yaitu sebagaimana wudu biasa, habis cuci tangan, kumur-kumur, menghirup air ke hidung tiga kali tiga kali, sebagaimana mau sholat sampai mencuci kaki, sampai kaki, baru kemudian mandi wajib, itu sunnahnya. Dan wudu di sini adalah rangkaian dari mandi wajib itu sendiri. Bukan ibadah tersendiri. Enggak. Rangkaian dari mandi wajib itu sendiri. Dalam adab syafi'i begitu. Atau pakai cara dalam hadis Ummu salamah. Yaitu wuduknya. Wuduk sampai basuh kepala saja. Nanti di akhir baru basuh kaki. Jadi basuh kakinya di akhir. Setelah menyiramkan air ke seluruh badan. Ada dua cara. Dan dua-duanya boleh. Jadi sunnahnya wuduk sebelum mandi. Jadi setelah mandi enggak lagi. Bahkan dimakruhkan untuk berwudu kalau tidak melakukan pembatal wudu. Kecuali kalau dia lagi mandi habis mandi misalnya ada air mazi wadi atau kencing yang keluar, ya biasanya orang yang kencingnya salah atau tidak tidak makanya ada sunnahnya cara cara kencing itu. Enggak bukan asal jongkok kalau laki-laki dan juga bukan duduk karena itu anu uh, apa kalau laki-laki ya kemaluannya itu nanti tertahan katanya begitu jadi yang sunnahnya adalah dengan cara bertekan pada kaki kiri lalu kaki kanan di uh, ah ada yang bisa praktek Coba pak ya udah tahu udah bagaimana caranya uh, memang itu yang di ada hadisnya seperti itu dan uh, konon katanya itu lebih memperlancar ano uh, uh, apa katuk apa-apa itu, -apa. jadi tidak ada yang tertahan. Tapi kalau misalnya air kencingnya ada yang tertahan, nanti pas dia sholat dia ruku, dia sujud keluar, batal sholatnya. Apa kita contohkan begini? Aduh, maaf. Sampai kencing aja ada caranya gitu ya. Begini duduknya, oh kayak mau bersilang, <tuh> tapi nunduk begini. Nah begitu, sampai sesekatannya itu lebih, Anu uh, no lebih apa? dapat memperlancar dapat memperlancar keluarnya air kencing. Dan menunduk, jangan tegak. Nanti ananya apa? kemaluannya juga kalau menunduk, dia lebih lancar keluarnya. Demikian tips dan itu memang ada hadisnya. Coba saja dilakukan. Kalau dia apa jongkok biasa apalagi duduk, apalagi atau kalau kencing berdiri, ya harus dipastikan benar dia. Keluar semua, ya gimana caranya, kalau bisa habis beda itu ruku, dicoba ruku supaya keluar semua, biar gak ada lagi yang e, tertahan, gitu, kira-kira seperti itu, nah kalau misalnya setelah mandi tadi, udah mau pakai handuk udah kering semua, eh ada yang keluar, maka batallah, uduk, maka dia harus uduk lagi, atau habis mandi lagi, tadi misalnya, udah selesai semua, eh dia nyentuh kemaluan misalnya, ya. atau dia mau bersihkan apa kemaluan misalnya, Maka batallah uduknya Atau habis mandi tadi dia Buang buang angin misalnya Maka batallah uduknya, maka dia harus uduk lagi Tapi kalau tidak ada hal-hal itu Maka dia tidak perlu uduk lagi Bahkan uduknya menjadi makro Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar Yang dikatakan dia apa Memboroskan air eh, Apa lagi itu Nah selesai itu nah, kalau misalnya menyentuh kemaluannya itu dalam proses mandi maka nggak apa-apa. Jadi kan kalau misalnya orang mandi wajib dia basuh di apa? pasti nyentuh kemaluan kan. Dia pakai sabun, dia gosok-gosok kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan apalagi perempuan kalau haid ya, harus dibersihkan dong kan bekas darah. Haid siapa tahu masih ada yang nempel itu harus dibersihkan semua. Dalam dia proses mandi itu tidak membatalkan wudu. Karena dia dalam proses. Makanya usahakan udah udah dibasuh semua baru kemudian diakhiri dengan apa membasuh kepala dan mencuci kaki itu tadi sebagai pertanda berakhirnya mandi wajibnya begitu demikian yang bisa saya sampaikan pada sudah sudah selesai belum ini oh satu lagi wudu sebelumnya imrarun yati alal jasad Menggosok tangan itu sunnah. Emang ada orang mandi gak gosok ada? Langsung nyebur ke kolam. Boleh nggak? Boleh, sah cuma kurang sunnah. Atau hujan-hujanan. Ya kali misalnya ada pengantin baru, <laughs> habis uh, apa? Uh, habis uh, berhubungan, kita main hujan-hujanan juga boleh saja sah. Habis hujan-hujanan kan basah semua, udah sah dimanadi wajib. Tapi niat dulu. Sebelum sebelum turun ke hujanan niat dulu saya mau mandi wajib pak, baru dia turun hujan-hujanan silahkan tanpa menggosok badan sah. Atau yang nyebur langsung ke kolam renangkah atau ke, sekalipun makruh ya mandi wajib di junub di air yang tenang itu dalam Mazhab Syafi'i. Atau kalau di laut atau di mana dia nyebur langsung itu sudah sah, cuma kurang sunnah. Kenapa tidak ada proses menggosok badan dengan tangan? Jadi menggosokkan tangan ke badan itu adalah sunnah. Wal a'lam. Mualah itu artinya ber, beriringan, jangan sampai habis basuh. Sebagaimana wudu, sebagaimana mualah yang kita terangkan dalam wudu, habis basuh ini kepalanya belum. Dia pergi dulu, pergi minum dulu atau jawab handphone dulu misalnya padahal masih lagi mandi nih, kepalanya belum basah. Sampai kering anggota badannya, baru masuk lagi kamar mandi baru basuh kepala. Nah, itu makruh. Jadi hendaknya satu rangkaian sekaligus. Itu namanya mualah. Yang terakhir adalah mendahulukan yang kanan sebelum yang Kiri, ya itu cuma sunnah saja Jadi tidak ada cara yang ribet-ribet Dalam e, masalah mandi wajib ini Kita mau langsung nyemplung pun sudah sah Yang penting itu tadi, niat Jangan sampai salah dan jangan sampai lupa Kalau sampai salah niat Nanti mandinya jadi tidak sah Akibatnya sholatnya jadi tidak sah wallahu aalam disawab Wallahu muwafiq ila aku miktariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh